to stand up. Here. cerita cerita ini dikirimkan oleh Andi Jimabres Malang Buntil Anak Membawa Peti Mati I'm not Agus tampak asik mendengarkan lagu yang diputar di semat miliknya Pria yang berprofesi sebagai satpan di kota Puntianak itu Masih ingat betul kejadian mistik yang dialaminya Bermula pada malam Jumat saat libur kerja Untuk mengisi waktu Agus biasanya Sering nongkrong di jembatan Simpang Benteng di kota Mempawah Bersama Rohim sahabatnya yang berjualan bensin ecaran di pinggir jalan Agus menghabiskan waktu mengobrol untuk membunuh rasa sepi Hari ini kok beda kayak biasanya Yahim? Memangnya kenapa Gus? Setauku ya suasananya gini-gini aja ya. Jawab Rohim sambil menghisap sebatang rokok Sepi banget kali ini? Biasanya kan ada dua satu mobil berserikuran lewat sini Rohim segera mematikan putung rokok yang sudah habis Dan mulai mengisi bensin ke dalam botol Mungkin mereka pada capek Gus Maklumlah sekarang hari Kamis masih hari kerja Mendadak Agus tersentak kaget Hari Kamis? Berarti sekarang malam Jumat dong? Iya, kenapa emang? Tanya Rohim sambil memandangi wajah Agus Eh, Anu, gak apa-apa kok ini, biasa saja Agus kembali menenangkan diri Dalam hatinya Agus ingat Bila malam juat biasanya makhluk halu sering berseliweran. Tempat mereka berada saat ini dikenal sebagai simpang benteng Meski namanya simpang benteng Tetapi darah itu bukanlah persimpangan Memang Sekitar 50 meter dari tempat itu dijumpai persimpangan tiga Atau bisa disebut pertelon atau pertigaan ...yang salah satunya merupakan jalur menuju kota Singkawang. Konon oh, Simpang Benteng dikenal angker dan banyak penunggunya. Apalagi di situ ada jembatan besi yang dikenal sebagai jembatan benteng. Jika kita menempuh perjalanan dari kota Pontianak... ...maka terdapat belokan yang sangat tajam menuju ke kanan. Meskipun letaknya berada di kota Mempawah... ...di malam hari area itu dikenal gelap... Dengan penerangan yang minim, apalagi beberapa meter dari jembatan itu ada kuburan yang menambah kesan seram. Agus dan Rohi menghabiskan waktu selama beberapa lama, mereka asyik ngobrol sampai waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Aduh Him, sudah jam 1 nih, kata Agus sambil melihat jam tangannya. Emang kita mau pulang sekarang, Gus? Iya, besok aku masuk kantor nih, takut telat. Ah, kamu ini Gus, kamu besok kan pasok sip sore, bangun agak siangan juga gak apa-apa kan? Iya Him, tapi pagi aku harus ngantar keponakanku ke sekolah dulu. Kalau sampai telat aku bisa diomelin sama kakakku. Ya udah, Dek Gus, aku mau menutup kios dulu. Habis itu kita pulang ya. Oke. Okay. Rohim segera memasukkan bensin ke dalam kios dan menutupnya. Ketika mereka berdua akan pulang, tiba-tiba ada sesuatu yang mengejutkan. <tik> ...kejauhan Agus mencium wangi bunga melati yang sangat pekat. Duh, kok tiba-tiba bau melati ya? Bungam Agus dalam hati. Tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Ketika sedang asyik mengamati suasana sekitar... ...tiba-tiba Agus melihat sosok bayangan... ...yang keluar dari semak-semak menuju tengah jalan. Semakin lama Agus memperhatikan bayangan itu dengan jelas... Wujudnya terlihat seperti wanita yang mengenakan gaun putih lusuh. Jantung Agus berdegup kencang dan bulu kuduknya langsung merinding. Dia segera berlari menghampiri Rohim. "I-itu Rohim. Lihat itu. Lihat uh uh uh uh. itu. Uh uh uh. itu, Him." Tunjuk Agus dengan tubuh gemetar. Rohim langsung kaget menyaksikan sosok kuntilanak berwajah pucat menyeramkan dan rambut panjang Sampai ke kaki terbang melayang sambil menyeret sebuah peti mati dengan rantai Ayo Gus cepat sembunyi Rokim segera menarik Agus ke belakang kios agar tidak terlihat oleh makhluk itu Mereka terus mengamati kemana kuntilanak itu pergi Kuntilanak itu sempat berhenti persis di depan kios Rohim dan Agus segera menundukkan kepala agar tidak terlihat olehnya. Tak beberapa lama kemudian si Kuntilak terdengar tertawa cekikikan, Tunggu suara yang menyeramkan. Setimpas Agus melihat sosok matanya yang merah menyala. Sudah mengetahui keberadaan kami ya Wajah Agus benar-benar pucat karena ketakutan Agus dan Rokim tak hentinya berdoa Agar makhluk menyeramkan itu segera pergi dari hadapan mereka Bahkan Agus sampai menutup telinga Karena tidak tahan mendengar suara tawa yang mengerikan Guntilanak itu akhirnya beranjak pergi dan masuk ke dalam kuburan Yang berada dekat jembatan Kemudian sosok itu menghilang di balik pekatnya kabut malam. Agus dan Rokim bergegas memacu motor dan segera pulang. Tanpa banyak kata mereka akhirnya sampai di rumah masing-masing. Esokan harinya, di pagi itu jembatan benteng dihukum dengan kejadian tragis. Sosok mobil pickup ditemukan ringsek setelah menabrak pembatas jembatan. Sopir yang mengemudikan mobil langsung tewas di lokasi kejadian. Setelah mengantarkan keponakannya ke sekolah, Agus turut menyaksikan evakuasi korban kecelakaan. Agus berpikir. Apakah peristiwa munculnya kuntilanak yang menyeret peti mati itu? Adalah ada kaitannya dengan peristiwa ini? Untuk menjawab rasa penasaran, Agus akhirnya menemui Pak Harun sosok tertua yang dihormati di daerah itu. Ah, rupanya kamu nak Agus. Ayo masuk dulu. Agus segera duduk di kursi yang ada di teras rumah Pak Harun. Terima kasih, Pak. Oh ya pak, saya mau nanya, mau menanyakan beberapa.